ala dini waspathi wa wala wala haula wala quwata Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lupa untuk kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah beri Allah wa taala berikan kepada kita dan diantara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada malam hari ini adalah Allah mudahkan kita untuk bisa mendatangi masjid kita ini menegakkan sholat isya berjamaah yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantara sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat fajar dan salat isya yang kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dua salat tersebut niscaya mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan mereka merayap atau merangkak. Allah mudahkan hal itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah tabarokalalad ta menjauhkan kita dari sifat-sifat orang yang munafik dan kemudian Allah mudahkan kita pada malam hari ini untuk kembali berkumpul membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan ibadah sholat kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa semakin memperbaiki sholat kita, yang mana sholat ini adalah amalan. Anggota tubuh yang paling Allah cintai, yang Allah dahulukan dibandingkan amalan-amalan yang lain, Allah Wa taala melalui lisan Rasulnya menjadikan salat ini sebagai rukun Islam setelah syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu, warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah atau telah masuk kepada permasalahan sutra Dan kita membaca atau mengetahui Sutra pembatas sholat itu ya Pembatas sholat itu adalah perkara yang seluruh para ulama sepakat Dia adalah perkara yang disyariatkan Hanya saja terjadi perbedaan tentang permasalahan apakah hal ini wajib Ataukah muslim mustahab. Iya. Walaupun kita katakan walaupun andai kita mengatakan ini mustahab akan tetapi mustahab itu adalah satu amalan yang harusnya seorang muslim lakukan. Iya. Karena mustahab itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berpahala walaupun mungkin andai ditinggalkan dia tidak berdo, berdosa. Andai dia berpegang kepada perkara ini adalah mustahab. Padahal kalau kita melihat tentang permasalahan sutroh, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, ya dan hukum asal dari sebuah perintah adalah wa wajib untuk sebuah kewajiban sampai ada dalil yang memalingkan hal tersebut hingga tidak sampai ke derajat wa wajib. Iya, kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita dan kita masuk pada pembahasan tentang hukum bersutroh kepada wanita, atau kepada hewan ternak, atau kepada orang yang sedang tidur, atau kepada orang yang sedang bercakap-cakap. Misalnya kita ingin sholat dan kita ingin untuk mengambil sutroh, ya, dengan perkara-perkara ini. Ini adalah perkara yang dibicarakan oleh para ulama Sehingga Naam layak bagi kita untuk melihat dan meneliti Mana dalil ya, antara pendapat tersebut yang kuat untuk kemudian kita amalkan Perkara yang pertama adalah bersutroh kepada wanita Misalnya kita sholat di rumah Lalu kita ingin jadikan istri kita yang sedang duduk baca Quran misalnya Untuk kita jadikan sutroh atau anak perempuan kita misalnya yang sedang belajar Kita sholat di belakang dia Untuk kita jadikan dia sebagai sutra Boleh atau tidak ya. Al-imamu syafi'i rahimahullah Atau maaf saya ulang Pendapat madhab syafi'i Mengalap hal ini adalah makruh ya. Makruh Alasan mereka bahwasanya wanita itu Kadang menyibukkan orang yang sholat jadi membuat nanti yang sholat itu tersimpulkan Hingga hilang Eh. Pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imamu ya eh. Dalam satu riwayat Dan juga pendapat Al-Imamu Ibn Battal eh. Mereka mengatakan dalil yang menunjukkan Sholatnya Rasulullah SAW di belakang wanita Dalam hal ini Aisyah ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Loh ini ada dalil. Kata mereka, dalil ini adalah khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga adalah pendapat mayoritas ahlul ilmi yang menyatakan bolehnya seseorang untuk bersutrah ya, kepada wanita. Dalilnya adalah dalil Aisyah Yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamul Muslim Kata Aisyah radhiyallahu anha Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yusalli min minalain Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau salat malam Wa anamu ta'ridhatun Bainahu wa bainul kiblah Dan aku menjadi penghalang Beliau dengan kiblat." Jadi, Aisyah berbaring dan menjadi penghalang antara Rasulullah dengan Arakib Qiblat. Iyatirat al-janazah. Seperti ia menghalanginya jenah, jenazah. Iya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat. Dan beliau menjadikan Aisyah sebagai sut sutra. Iya. Iya. Dan ini barakallahu fiikum insyaallah adalah pendapat yang benar karena sesuai dengan dalil air. Dan barakallahu fiikum dikatakan oleh al-Imam Abu Zur'ah al-Iraqi kata beliau walaka anta qula dan boleh bagimu untuk engkau katakan Al-aslu adamu taksis Hukum asal itu tidak ada pengkhususan Hukum asal tidak ada pengkhususan Hata yasiha mayadullu alaih Hingga ada dalil yang sahih Yang menunjukkan kalau perbuatan itu adalah perbuatan khusus buat Nabi Sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu kekhususan Nabi Maka perkara tersebut adalah perkara yang umum untuk beliau alaihi salatu wassalam dan juga kepada umatnya. Dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan perbuatan ini adalah hanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh ulimamu Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah wahdi idawa lah dalilah alaih ya klaim ini itu klaim ini adalah khusus bagi nabi adalah klaim yang tidak berdasarkan dalil ya jadi yang raja insyaallah bolehnya seseorang untuk sholat ya dan menjadikan wanita sebagai sutro ya kemudian permasalahan yang kedua adalah bersutro dengan hewan ya baik seperti pendapat seperti permasalahan yang pertama, madhab syafi'i menganggap hal ini adalah perkara yang makruh. Hanya saja madhab ini nam tidak membangun pendapatnya di atas dalil ijtihad. Ijtihad dari kalangan mereka para ulama syafi'iyah. Hanya saja ijtihad. Barokahullahu fikum Nah akan teranggap ketika istihat itu dibangun di atas dah. Dan apabila ada dalil yang menyelisihinya, tentu dalil ini lebih tidak Iya. Pendapat kedua adalah pendapat jumhur yang mengatakan hal ini adalah boleh. Iya. Dikatakan oleh Imam Muinul Abidin barrahimahullah. Kata beliau, amas salatu ilarrahilati falagham fihi silaban. Adapun sholat ya menghadap ke rahilah hewan tunggangan ini aku tidak mengetahui ada perselisihan di antara para kalangan ulama. Dikatakan oleh ulama Munawwiyi rahimahullah dan ulama Munawwiyi adalah satu ulama dari kalangan ulama Madhab Syafi'i. Iya, beliau mengatakan seperti di dalam Majmu syarhul Muhadzab. Jilid tiga halaman 227 kata An Nawawi Amad amadabah. Adapun untuk dabah hewan ternak, ya atau hewan tunggangan, dabah itu dinam diitlakan kepada hewan sudah. Ia, apakah kambing, ataukah kerbau, ataukah kuda, ataukah sapak unta. Fatisohaihain Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Terdapat satu dalil kata An-Nawawi di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'idra hilatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan ya kendaraannya fa ilaiha dan beliau salat menghadap ke hewannya tersebut. Wa zaddal Bukhari dan Ali Mahmud al-Bukhari menambahkan dalam riwayat beliau, wa ibnu Umar yaqulu dan Ibnu Umar pun ikut melakukannya. Kata lima Nawawi rahimahullah, walalan Syafi'i rahimahullahu lam yablughhu hadzal Mungkin Hadis ini belum sampai kepada Imam syafi'i. Lihat, beliau Madhab Syarifin. Akan tetapi beliau tidak berpaling kepada pendapat Madhab ketika di situ ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Munawwim menyatakan yang sesuai dengan dalil ini. Adapun pendapat beliau rahimahullah. mungkin hadis ini belum sampai kepada beliau. Iya. Jadi ketika ya Imamun Nawawi Rahimahullah Menyelisihi pendapat Imam Syafi'i Ini bukan berarti menunjukkan Sikap beliau yang Tidak beradab kepada Sang, sang Guru iya. Bukan seperti itu Justru ini adalah kemuliaan untuk murid Dan juga kemuliaan untuk Sang Guru ya. Nah, Walaupun bukan gurunya tetapi Mengikuti matahabnya Bedah zaman yang satu seratus dua puluh hijriah, yang satunya sudah tahun enam ratusan. Bedah empat abad. Iyi. Kata beliau, kata An Nawawi lagi, wuhaadi itu nshihun dan ini adalah hadis yang sahih. Lalu are walahu tidak ada yang enam. Membantahnya, tidak ada yang memalingkannya. Fyata ayanu al-amalubihi maka telah menjadi perkara yang ditentukan, diwajibkan untuk diamalkan. Ia. Karena tidak ada yang memalingkan, ya dari dalil-dalil yang lain, maka ini adalah hadis yang mesti harus bisa untuk diamalkan. Lasia mawakat aulsan ashabi'i rohimallah terlebih Al Imam Syafi'i rahimahullah telah mewasiatkan kepada kita biarlah huda sahal haditsu fahuah madhabu bahwasanya apabila ada dalil yang sahih, ada hadits yang sahih maka ini adalah madhab beliau madhab siapa Syafi'i rahimahullah kita. Jadi bukan untuk merendahkan para imam ketika kita mengatakan. Masalah ini terjadi dari tiga pendapat: pendapat A, pendapat B, dan pendapat C. A dalil demikian, yang B ternyata tidak berdalil, hanya dibangun di atas istihaq. Nah, yang C demikian. Maka setelah melihat dalil-dalilnya ternyata yang sahih adalah pendapat A atau pendapat B ada pendapat C. Lalu kemudian kaum Muslimin mengikuti pendapat yang di situ dibangun di atas dalil yang sahih. Ini bukan untuk nam merendahkan atau mencela para. Imam Adapun Barakallahu alaikum permasalahan selanjutnya Adalah Permasalahan Salat dengan mengambil sutroh Orang yang tidur iya. Atau orang yang sedang berbicara iya. Nah, yang sahih Dari pendapat ini Adalah pendapat Jumbul ahli ilmi yang mereka mengatakan bolehnya solat menghadap ke dua golongan tadi. Mereka berdalil dengan dalil Aisyah yang tadi kita baca, ya. Karena Rasulullah SAW Yusalli mina leil kata Aisyah adalah Rasulullah SAW salat di malam hari wa anam tarilatun baynuhu wa baynakiblah dan aku menghalangi beliau, ya antara beliau dengan kiblat ihtirad aljanazah seperti berbaringnya atau menghalanginya jenak, jenazah. Ya. Di sana ada dalil yang diriwayatkan oleh alimamah Mu'abdu Daud dan alimamah Ibnu Majah dari sahabat Ibu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah mengatakan la tusallu khalfan naim wal Janganlah kalian sholat di belakang orang yang tidur ataupun orang yang sedang berbicara akan tetapi dalilnya adalah dalil yang wahin, wahin adalah satu jenis dari jenis hadis yang daif sehingga tidak bisa diamalkan. Permasalahan selanjutnya barakallahu fikum adalah tentang hukum mendekat kepada sutra. Setelah kita tahu hukumnya dan permasalahan selanjutnya adalah hukum mendekat kepada sutra. Di sana ada dalil Yang diriwayatkan oleh alimamu Abu Daud Radiallahu wa rahimahullahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadith sahal radiyallahu an Rasulullah mengatakan Ida salla ahadukum ila sutratin fal yadnu minha Apabila salah seorang di antara kalian sholat Menghadap ke sutra Fal yadnu minha Maka hendaknya dia mendekat Kepadanya. Walayak tausheyton walaihi salatahu dan janganlah syaiton jangan sampai syaiton memotong dia dari solatnya. Dalil lain, barokallahu fiikum, ya adalah dalil yang diriwayatkan alimamu Abu Daud. Ia ya, akan tetapi dalil ini adalah hadis yang syar'ī. Idza shala adu kumila sutratin falyadmu minha. Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sutra maka hendaknya dia mendekat. Riwayat ini adalah riwayat yang syad. Cukup bagi kita adalah dalil yang pertama yang diriwayatkan oleh Alimam Abu Daud yang sebelumnya telah kita baca. Nah, dan dengan ini Jumhur ahli ilmi berpendapat mendekat ke sutra itu perkara yang mustahab Perkara yang mustahab okay. Pendapat yang kedua adalah pendapat Alimamu ibnu Hazm Yang berpendapat wajib untuk mendekat ke sutra Hadisnya sama Atau tetapi sisi pendalilannya yang berbeda Ibn Hazm adalah terkenal sebagai seorang alim Di antara para ulama yang berdapat berpegang dengan dohir hadis. Dohir hadis ini adalah perintah Sedangkan faidahnya apa? Hukum asal dari perintah adalah untuk sebuah perkara yang wajib Maka imam Ibn Hazm berpendapat wajib Seseorang yang sulat dengan menghadap sutroh Agar dia mendekat kepada sutroh tersebut E. Tayyip. Pemahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang berapa tinggi sutroh tersebut. Setelah kita tahu pada pertemuan yang lalu bahwasanya tidak cukup untuk menjadikan garis. Ya sutroh itu harus sesuatu yang murtake, yang tinggi. Dan berapa kadar tingginya? Ya di sana ada beberapa dalil, antaranya riwayat kera lima muslim dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ia. Kata Thalhah, "Kunna nusalli wadawabu tamurru baina aydina." Dulu kami pernah salat dalam keadaan hewan-hewan tenggangan -hewan melewati kami. Fa dzakaru dzalika li sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi pun mengatakan Mislu mu'akharatir rahil Seperti ujung Pelana Takunu baina yada'i ahdikum Hendaknya dia ada Di hadapan kalian Maksudnya apa? Hendaknya kalian sholat Menghadap sesuatu yang tingginya Seperti ujung Pelana Kemudian tidak akan mengodorat Dia segala sesuatu yang melewati Di hadapannya Kemudian dalil yang kedua adalah dalil Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila fi ghazwat an sutratil musalli." Ada Aisyah, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pada perang Tabuk tentang sutra orang yang salat. Rasulullah menjawab, "Ma mithlu muakharatir rahim seperti ujung dari pelan pelana. Iya. Soal ini dijelaskan ya Allah <tuh dunia> Ya. Sehingga dari dalil-dalil ini, ya. Jumlah -il ilmi mengatakan bahwasanya tinggi dari ujung pelana itu adalah satu dirok. Dirok itu satu hasta Iya. Dan hasta itu hitungannya dari Pergelangan apa ini? Dari siku hingga ujung jari tengah. Yeah. Ini seperti ini. Dari ujung siku, bukan siku, apa? siku ya, siku. benar siku hingga ujung jari tengah. Ini pendapat umum ahli ilmi. Adapun sebagian madhab syari'iyah mereka mengatakan. Sulusah dira'in Dua per Dari hasta Dua per dari hasta Berarti sekitar segini Kalau ini dua jari Dua jengkal Berarti Dua per tiga. Segini Iya Tuh ibar Allahumma Mana yang rojih dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Kodamah rahimahullah, wal dan yang nampak ana ala sabili taqrib. Pendapat-pendapat ini semuanya adalah untuk mendekatkan saja. La litahdid, bukan untuk membatasi. Li anna nabiyya qaddaro ha bi akhirati rihli, karena nabi hanya mengatakan apa? ujung pelana. -pelan. Iya wa akhiratul rahli mukhtalafa atau mukhtalifa sedangkan ujung pelana itu juga tingginya beda-beda beda-beda tergantung dari produksi mana iya mungkin kalau produksi Madinah seperti ini kalau Basrah seperti seperti ini enam mukhtalifun fiha fitul wal khasar pelana itu sendiri berbeda-beda tingginya ada yang tinggi ada yang agak pendek Fatara ya. tantaqunu tirok. Terkadang ada yang tingginya memang sampai satu hasta. Fatara tantaqunu akal lah dan terkadang ada ya ujung pelana yang tingginya kurang dari itu. Maka barokallahu fiikum. Ini adalah permasalahan yang ditakdirkan saja atau di kira-kira. Nah Barakallahu fikum Nam sehingga bisa antum, nam uh, kira-kira dikira-kirakan berapa nam tinggi yang dibutuhkan untuk menjadi sutro? Ini untuk tinggi sutronya. Sekarang adalah jarak sutronya. Ini penting. Baru kalau fikum, ya jarak sutro. Misalnya kita ke sutro itu berapa cm? Ketika berdiri dan nanti ketika sujud sisanya berapa senti? Demikian para ulama juga berbeda apa berbicara tentang hal ini. Jumlah aliran ilmi mengatakan bahwasanya jarak orang yang sholat dengan sutrohnya adalah tiga hasta. Ada empat puluh senti ini atau lima puluh? Lima puluh. Berarti untuk jarak dia dengan sutrohnya adalah 150 cm. Ya. Kalau kita katakan satu hasta lima 50 misalnya. Wa stadalu bi haditsi Bilal. Iya. Dan mereka berdalil dengan dalil hadis Bilal radhiyallahu anhu. Bilal mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sesungguhnya Nabi saw salam salat. Fakah nabainahu wabainal jidar maka jarak antara beliau dengan dindingnya kori bermintalah tadi agruk kurang lebih tiga hasta kurang lebih tiga hasta. Ia ya. pendapat lain adalah pendapat Abdullah ibnu Uwais yang mengatakan enam hasta. Ia. Ya. pendapat yang ketiga adalah pendapat Alimamu ibnu Battal ya. yang mengatakan yang paling minimal yang paling minimal adalah jarak orang yang sholat dengan sutrahnya adalah sejarak jalan berlalunya anak kambing Jadi yang paling minimal jarak antara seseorang dengan sutrohnya adalah sejarak naam berlalunya anak kambing. Kira-kira dia butuh berapa senti untuk lewat? Iya. Yeah. Kenapa demikian? Barokallahu fiikum. Ini berdasarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat dan kemudian naam beliau hendak dilalui oleh seekor anak Kambing Maka beliau pun maju Nah Beliau maju Sehingga anak kambing tersebut Berlalu di belakang Beliau Ya nanti kita baca dari ini insya Allah. Ya, Hadisnya diriwayatkan 6 nah, <tuh> Diriwayatkan oleh Alimah Mb. Huzaimah Dan Alimah Mb. Tabra'ani Ya. Kana Beliau salat. Idza asya tuntas baina tiba-tiba ada ya seekor kambing yang berusaha melalui atau melewati beliau. Fasaaha. Maka Nabi pun mendahului kambing tersebut hatta alzaqabatnahu bil haid, hingga beliau merapatkan perutnya dengan tembok. Iya wa marrat min wara'i dan anak kambing itu atau kambing itu pun lewat di belakang beliau. Kata Imam Abu Battal, maka jaraknya yang paling minimal adalah seperti jarak yang dibutuhkan anak atau kambing untuk dia lewat. Iya. Iya. Diriwayatkan Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Saad, ka nabainah musallad nabi wabainah jida adalah jarak antara tempat solat Nabi dengan temboknya adalah mamar mushar tempat jalannya kambing. Iya, barakalawtikum. Ya. Lalu di mana dari pendapat ini pendapat yang rojih dikatakan oleh alimah musyukani rahimahullahu taala. Ya. Bahwasanya yang dibutuhkan Untuk orang sholat adalah Salah satu adru fi halil qiyam Hatil alimah musyulkan Yang dibutuhkan untuk orang yang sholat Adalah tiga hasta ketika dia berdiri Wa mamar musyatin fi halil ruku wa sujud Dan ketika dia ruku Atau ketika sujud tersisa tinggal Nah Celah untuk Kambing le lewat ya, Berdasarkan dalil dari Hadis sahal tadi Ya kata Sahal, jarak antara tempat Nabi dengan temboknya adalah sejarak Nah, berlalunya akan kami Kata Syaukani, ya dijelaskan Jarak ini adalah jarak ketika beliau su sujud Ataupun ketika ru rupuk Karena tidak mungkin ketika berdiri Dengan jarak tersebut, lalu rupuk Akan sangat sem sempit Jadi ketika berdiri, butuh tiga hasta Adapun ketika rukuk dan sujud bisa naam sejarah tempat berlalunya kan kami. Iya. Wallahu a'lam bisoalah. Dari permasalahan ini kita masuk kepada permasalahan yang paling penting. Iya. Adalah tentang hukum melewati orang yang enam Sholat melewati antara dia dengan betraknya. Eh, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdil rahimahullah, "La hilafa ulama fi karahiyatil murur baina yadayyil Tidak ada perselisihan di antara kalangan para ulama. Lihat, berarti ini adalah perkara yang disepakati. Tidak diperselisihkan di antara para ulama dibencinya, dibencinya lewat di hadapan orang yang salat. والإذم على المار بين يدين مصلي فوق الإذم ال الذي يدعه يمر بين يديه كلاهما أصيل. Dosa orang yang lewat, dosa orang yang lewat di hadapan orang yang solat ini lebih besar dibandingkan orang yang tidak mau menahan orang yang lewat tersebut. Jadi yang lewat berdosa, yang sholat apabila dia tidak menolak pun juga berdosa. Keduanya kata Imam yang beralih bar, kedua-duanya bermaksiat, hanya saja yang lewat ini lebih be, lebih besar dosanya. Eh, idakana aliman binahi dengan catatan selama orang itu tahu adanya larang, larangan. Eh, asyhad idman idatam ada darim. Apabila dia ini mengetahui adanya larangan, maka dosanya ini lebih besar lagi apabila dia sengaja melakukan itu. Wahdalah Allahul Fikrillahvan. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam permasalahan tersebut. Ia kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya perbedaannya adalah di antara para ulama ada yang menganggapnya haram Baik. Dan sebagiannya Ada yang mengatakan ini mak, makruh al Imam Ibn Hazm al Imam Ibn Qudamah Al-Imamu Al-Bagawi dan Nawawi Dan serta Ibnu Rajab Mereka tegas mengatakan Perkara ini perkara yang haram Perkara ini adalah perkara yang Haram Iya Lalu bagaimana dengan Para ulama yang mengatakan ini makruh mereka mengatakan bahwasannya orang-orang terdahulu ketika mengatakan makruh maksudnya adalah litahrin, maksudnya adalah untuk menghar, mengharumkan. Hmm. E. dikatakan oleh Imam Ibnu Kathir, Wahimahulullah Taala, Ibnu Kathir mengatakan wasalat orang-orang dahulu, oh. yaitu ulama-ulama dahulu, oh. yudhiku nalkarohah ala tahrim kadirat. Mereka ini seringkali Menyebut perkara yang haram Dengan istilah Mak Makru Jadi sebenarnya Kalau kata mereka Tidak ada perselisihan. Yang satu Mengatakan haram Yang satunya juga haram Hanya saja Beda istilah Ya Kau muslimin Yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang perlu kita ketahui Adalah dalil-dalil Yang menunjukkan larangan ini Sehingga dari situ Kita bisa mengetahui Setingkat Apa Senaab Sebesar apakah larangannya Sehingga para ulama Bahkan dikatakan sepakat mereka Menyatakan ini perkara yang ha? haram. Di antara dalilnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim iya. Rasulullah SAW mengatakan atau sebelumnya sebelum riwayat Bukhari dan Muslim riwayat yang lain dulu yaitu riwayat Ali Imam Ibnu Huzaimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tusalli inna ila sutrotin janganlah kamu sholat melainkan menghadap pesutro perintah ya waladad aha dan yang murubaina yadayi dan janganlah engkau membiarkan Seorang pun yang berlalu di hadapanmu larangan. Hukum asal dari sebuah larangan adalah untuk ha litakhirin, untuk pengharuman. Kata Rasulullah, jangan kamu biarkan seorang pun lewat di hadapanmu Fa'in abah fal tuqatil kalau seandainya dia enggan, ini yani memaksa untuk tetap lewat, maka perangi dia. Perangi dia, yani tahan dia. Fa'in nama hulkorin karena sesungguhnya bersama dia ada. Korin, yaitu Sya'bah. E. Eh. Kemudian kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamul ma'rubainayadil muslimin madaalei. Kalau seandainya orang yang lewat itu tahu, ya orang yang sholat dihadapan orang yang lewat dihadapan orang yang sholat itu tahu apa yang akan dia dapatkan dari dosa. Laka'ana ayyakifa'arba'in niscaya dia menunggu Empat puluh Itu lebih baik dibandingkan dia Melawati orang yang sholat Empat puluh ini Di antara para ulama Ada yang mengatakan empat puluh tahun ya. Jadi dia menahan dirinya Empat puluh tahun Tidak lewat di hadapan orang yang sholat Itu lebih baik dibanding dia Memaksa untuk le lewat Eh ya. Eh Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu diriwayatkan oleh Al Imam Muahmad dan juga Imam At-Tabrani ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Shalla salatan maktubah pernah satu kali Rasulullah salat wajib. Fadamma yadahu kemudian tiba-tiba beliau mencengkeram tangannya. Ya. Nah, bila masalah kalu ketika beliau telah sholat, ya maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah akad akad terpisah di apakah telah terjadi sesuatu ketika sholat? Beliau Rasulullah menggenggam tangannya, mencengkram tangannya. Setelah beres salat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu ketika salat? Kata beliau, "La, tidak. Ila anna syaitana arada ayamur baina yadayya." Hanya saja ada syaitan yang ingin lewat di hadapanmu. Allah ketika itu membuat Rasulullah melihat, melihat ada syaitan yang ingin berlalu maka beliau pun mencengkeramnya, mencekiknya jangankan untuk orang, kambing saja beliau. Nah, halangi ya dengan cara beliau maju sehingga kambing itu tidak lewat di hadapan beliau. Nah, hadis ini setan yang lewat. Beliau mencengkeramnya. Nah. Fa khanahtu hatta wajatu bardalisanih, maka aku cekik dia. Aku cekik dia hingga aku dapati dinginnya lidah dia. Ya, dinginnya lidah dia di tanganku. Wa aymu Allah, maka demi Allah, laula masaba kuni ilaihi aghi Sulaiman, kala, bukan saudaraku Sulaiman yang telah mendahului aku, lartubi ta inasariyatin, misai setan ini akan diikat di satu tiang misawari masjid dari tiang-tiang tiang masjid ini, hatta yatiba bihi wildan ahli Madinah, hingga nanti anak-anak kota Madinah, ya. Mengelilingi shaf tersebut. Oke. Okay. Fa man istata'a 'ala yahula bainahu wa bainal qiblati aham ahadu falyafal. Kata Nabi, maka barang siapa yang mampu ya, agar tidak ada seorang pun yang lewat di hadapannya, ya dia mampu untuk menghalangi orang yang lewat di hadapannya falyafal. Makanya maka, hendak makanya dia lakukan. Hendaknya dia lakukan. ini, ini menunjukkan perintah Agar satu dia menghadap ke sutra Dengan batas yang tadi sudah dikatakan ya Dan yang kedua dia punya kewajiban untuk menghalangi orang yang ingin le, lewat Dan ini baru kembali fikum sekali lagi 6 untuk siapa kewajibannya Satu untuk orang yang sholat sendirian, Yang kedua untuk imam Ketika dia sholat berjahat ada pemakmum Tidak ada kewajiban bagi mereka Untuk punya sutra Karena sutra imam adalah sutra makmum Nah Kemudian Kita masuk kepada Permasalahan yang terakhir ya, Dari permasalahan ini Nah Apakah Solat seseorang bisa batal Apabila Berlalu di hadapan dia Sesuatu Eh Nah Di riwayat riwayat muslim Di dalam riwayat muslim dari sahabat Abu Dhar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idaqoma adukum yusalli Apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk sholat Fainnahu yasturuhu Maka sesungguhnya dia hendaknya bersutrah Idza kana baina yadayhi mislu rahli apabila ada dia hadapan dia seperti ya, ujung pelana Fa in lam yakun baina yadayhi rahli apabila tidak ada di hadapan dia sesuatu seperti ujung pelana fa innahu maka sesungguhnya memotong sholatiyah al-himar satu keledan yang kedua al-mar'ah wanita ya dan yang ketiga wal-kalbul aswad ya. dan anjing hitam ya. dan yang kedua juga diriwayatkan alimamu muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. yabtau salat ta almaratu ya. akan memutus salat wanita, walhimaru dan keledai, walghanibu dan anjing. Kalau tadi anjing hitam, kalau ini anjing saja. A. Ya. Wa yakmin dalika mislu muakhirati dan akan melindungi dia dari itu ya, sesuatu yang tingginya seperti ujung pelana bisa melindungi dia dari terputus salatnya apabila di hadapan dia ada sesuatu yang tingginya seperti ujung pelana ya. E. Dan barakallahu fikum ini yang sahih ya, Kita tidak menyebutkan 6 perincian dari 6 Ya Perincian dari khilafiahnya Hanya saja kita bawakan dalilnya Untuk menunjukkan mana pendapatnya Terputus sholatnya Nah sekarang Apa makna dari terputus sholat Apakah terputus pahalanya Sehingga sholatnya tetap sah Ataukah Sholatnya tidak sah Sehingga yang terputusnya itu bukan hanya sekedar Pahala Tetapi keabsahan sholatnya pun Terputus Ya Komuslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Diriwayatkan oleh Alimamu Ibnu Huzaimah Dan Alimamu Ibnu Hibban Ya, satu riwayat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tu'adussalatu. Salat itu diulang. Salat itu dirulang Man mamar al himari seseorang yang telah dilewati oleh keledai. Wal mar'ah dan juga wanita. Wal kanbi dan an anjing. Jadi dari sini kita tahu apa yang dimaksud dengan momo Memutus, 10. Nomor di sini adalah berapa hukum fikum kaabsahan salatnya. E. Okay. Nah, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita perhatikan apabila yang lewat di depan kita itu tiga hal ini. Wanita di sini maksudnya adalah wanita yang telah balik tentunya ya, apakah istri kita atau kalau anak perempuan kita yang sudah balik ya, balig kok, maka ini ditahannya ini lebih keras dibanding yang lain. Kenapa? Karena dia bisa membatalkan so, sholat. Adapun yang lain apabila telah memaksa ya, tetap sholat 6, nah, maka yang ada hanya dosa. Iya, tetapi tidak sampai membatalkan so, sholat. Eh ya. Tayyib. Ini yang mungkin kita baca sebenarnya ada permasalahan-permasalahan yang lain, tapi saya lihat ini cukup agar kita punya kesempatan untuk naam membaca permasalahan atau perkara-perkara berikutnya. Hanya saja yang perlu diingat bahwasanya apabila yang sholat adalah wanita, maka sesama wanita dia tidak membatalkan sholat. Ya, apabila wanita sholat kemudian berlalu di depan dia wanita lagi maka ini tidak membatalkan salat. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan larangan di sini adalah ketika yang salat itu adalah seorang lelaki. Dalilnya adalah dalil yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta ya ta'uss salata ya, idalam yakun baina yadayir rajuli mislu muakhiratir rahli. Iya. Akan mengutus sholat Apabila tidak ada di hadapan Ar-projul Rasulullah mengatakan dengan lelaki Apabila sholat di hadapan seorang lelaki Atau berlalu di hadapan seorang lelaki Wanita Himar, peledai Dan juga an anji ya, Sehingga Yang dimaksud dengan ahadukum Di dalam hadis yang tadi kita baca Diperjelas oleh hadis yang lain Aha dukum di sini salah seorang di sini maksudnya adalah kaum laki-laki. Laki-laki. Apabila wanita dilewati oleh wanita, maka barokallah buktikum. Ya ini tidak membatalkan shol Nah kita lanjutkan bacaan kita dari kitab kita. Selesai insyaallah kita dari pembahasan tentang sutroh. halaman ke-26 atau halaman 20. poin ke-26 dikatakan oleh Al-Albani rahimahullahu taala al masyu ilal amam liman ilmurul melangkah ke depan ya untuk menghalangi sesuatu yang lewat. Ini sudah kita baca sebenarnya perinciannya kata Al-Albani wa yajuzu ayataqaddama atau khutwatan Boleh orang yang sholat itu Untuk maju selangkah ya. Awaktar Atau lebih dari selangkah Liyam na'gayrol mukallaf Iya Untuk menahan Sesuatu yang tidak bisa lagi ditahan Misalnya yang lewat Adalah kambing Iya, kan sulit Iya, namanya kambing Tidak seperti manusia, manusia seperti ini Paham dia, kalau tidak boleh kalau kambing ini lompat mungkin. Nah. Baik. Kata Al-Bani rahimallahu wa yajuzu ayata taqaddama khutuwatan aw Boleh dia untuk maju satu langkah atau lebih. Liam na'al ghairu <tuhat> al-mukallaf untuk dia menahan sesuatu yang sudah tidak bisa ditahan. Ya. Yang tidak bisa lagi dia untuk menahannya. Min al-urur baina yadayhi ya sudah tidak bisa ditahan lagi untuk bisa lewat di depan dia kadaratin autiflin contohnya apabila yang lewat itu hewan atau anak kecil ya, susah untuk melarangnya ya Berarti yang sholat dia maju ke sutronya ya hatayamu romin waraih hingga yang tadi lewat bisa lewat di arah belakang ya nah ini sudah tinggi terbaca dari yang tadi ya Qala Albani rahimahullah ma yang apa saja yang bisa membatalkan salat memutuskan salat wa inna min ahamiyati sutrati fi dan sesungguhnya di antara perkara yang penting ya, dalam permasalahan sutra dalam salat anaha tahulu bainal musalli ilaiha wa baina ifsadi salatihi sutra itu bisa menghalangi antara orang yang salat menghadap kepadanya dengan sesuatu yang bisa merusak salatnya ketika sesuatu itu Berlalu di hadapan dia bi khilafin allati la berbeda orang yang tidak mengambil sutrah fa innahu salatahu idamarra baina yaday akan terputus orang yang salat apabila berlalu di hadapan dia wanita wa kadanikal dan demikian pula al himal keledai wal kalbul aswad atau anjing hi kita. Nah. Ya. Ini naam yang kita baca. Dan setelah ini pembahasan adalah tentang permasalahan nih. Insyaallah taala. Tapi pada pertemuan yang akan dia sih itu sudah. Iya, Pak. Dan kecil. Iya. Selama salat harusnya dia. Iya, Pak. Jadi tidak boleh dihalangi sebisanya kalau seandainya tidak dia yang maju, yang salat itu yang maju supaya anak kecil itu berlalu di belakangnya. Ya. Yang jelas semampunya dia. Tapi kalau seandainya memang sudah terlalu kencang Insyaallah lain kali pemahaman sendila usah. Nah, kalau, kalau menurut saya seperti itu harus ada ta'awun di orang-orang sekitar, ya pak ya. Yang jelas perintahnya demikian. Perintahnya satu harus punya sutro. Yang kedua dia berusaha untuk menghalangi orang yang lewat. Andai tidak bisa dihalangi maka dia yang, ma dia yang maju. Seperti itu Gak apa-apa dia sholat menghadap ke tembok Misalnya dekat dengan tembok Terus dia sholat sampai ketika Dia mau rupuk lalu mundur Gak apa-apa Iya. Seperti sholatnya di atas mimbar Terus di atas mimbar Hingga ketika rupuk sujud beliau mundur Tidak apa-apa Demikian iya. Kalau seandainya kondisinya seperti yang Bapak tadi ceritakan iya. Sudah maju mundur ada yang maju lagi Akhirnya maju mundur sholatnya Ya seperti ini malah membatalkan sholat Ia. Lebih baik dia maju Lalu tidak mundur sampai ketika dia ru Ruku Demikian Tapi yang penting juga adalah orang-orang yang sekitarnya Kalau seandainya sholatnya sholat Sudah demikian Untuk saling mengingatkan Anak-anak agar tidak mengganggu Yang jelas Bersama anak itu adalah Bersama anak itu ada. Ada setan ya kan? Iya. Ya. Bersama anak itu ada setan Demikian sehingga kita harus tahu untuk sama-sama nah, uh, menjaga ketertiban dan uh, kekhusyuan soal. Jadikan tiga hasta dulu, bikin jarak tiga hasta, dia boleh sholat di depannya. yang rajin sholat. Jadi misalnya di posisi antum, beliau dia sholat gitu ya, ambil kira-kira jarak tiga hasta, lalu antum lalu di depannya. Juga berjalan pak ya. Allah ini. Subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta Saya punya niatlah